selamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa kafa ala sayyidina muhammadin almustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru-guru Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah Baik sipil, TNI maupun polri Hadir di tengah-tengah kita, ibu wakil bupati, bapak kapolres Yang saya hormati keluarga besar Forum Pencaksilat dan Bela Diri Ponorogo, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara kaum Muslimin yang berbahagia. J. Materi tersebut dikenal dengan salah satu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah mungkin cuma satu kali yang jadi peristiwa sejarah. Tapi hijrah sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah taktik dan pergerakan harus tetap kita lakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Apa hikmah yang terkandung di dalam hijrah? Pertama, hijrah adalah perjalanan menjaga iman. Betapa Rasul dan para sahabat meninggalkan Mekah kampung halamannya. Meninggalkan keluarga yang beda keyakinan Menempuh perjalanan yang tidak kurang 450 km Sejauh mata memandang hanya padang pasir yang terbentang Kalau siang panasnya membakar kulit Kalau malam dinginnya menusuk tulang sumsum. Apa yang mereka cari, apa yang mereka mempertahankan, jawabannya adalah nilai-nilai iman Kalau hijrah menjaga nilai iman, maka kita sekarang memperingati satu Muharram Harus dibarengi dengan semangat meningkatkan iman kepada Allah Saudara zaman boleh berganti tapi akidah jangan sampai mati. Masa silakan datang silih berganti. Masa silakan datang silih berganti tapi iman jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman bentengnya iman. kalau listrik masuk desa Alhamdulillah kalau koran masuk desa Alhamdulillah kalau pelacur masuk desa Alhamdulillah itu yang jawab Alhamdulillah pasti langganan itu Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Saya menyambung pembicaraan dari ibu bupati, ibu wakil bupati tadi. Saudara, memang dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, Ini bisa mempengaruhi nilai-nilai keyakinan seseorang. Dan untuk menghancurkan Islam di Ponorogo sekarang ini orang enggak perlu repot-repot nutup masjid, nyegel pesantren, melarang majelis taklim. Enggak perlu cara yang paling efektif untuk menghancurkan Islam di Ponorogo, racuni generasi muda Islamnya. Kalau generasi muda Islamnya sudah diracuni, maka tinggal tunggu pergantian generasi. Siapa generasi muda Islam? Anak-anak kita, mereka 20-30 tahun yang akan datang, yang menggantikan posisi kita. Bagaimana cara meracuni generasi muda Islam? Pertama, tanamkan kepada generasi muda Islam untuk punya sifat malu beragama. Ditanamkan sifat malu beragama. Sekolah di pesantren malu, masuk madrasah malu belajar baca quran malu pakai jilbab malu bapaknya kasih nama bagus bener Ibrahim lantaran pengen ngetop namanya dipotong jadi Bram ah itu kan cuma sekedar nama pak iya mula-mulanya memang nama dari nama pindah ke pergaulan, dari pergaulan pindah ke pakaian, dari pakaian yang kita khawatir pindah akidah, tidak ketahuan na'uzubillah min Mula-mula memang nama dulu waktu namanya Ibrahim berteman dia dengan Hasan Soleh Mahmud Farhat enggak pakai Abbas begitu namanya udah ganti jadi Bram ah masa Bram bertemannya dengan Soleh nggak nyetel Bram itu temannya Blackie mula-mula nama dari nama pindah ke pergaulan dari pergaulan pindah ke pakaian menanamkan rasa malu untuk beragama Apalagi sambutan Pak Ibu Wakil Bupati kita ini orang Ponorogo budayanya begitu besar budaya kita begitu kaya di Ponorogo ini ditanamkan generasi muda Islam sifat malu untuk beragama apalagi saya nyambung sambutan tadi. Pak Kapolda Jawa Timur yang mewakili tentang maraknya narkoba di daerah Jawa Timur umumnya sekarang ini Pak Bu seolah-olah anak-anak muda Islam didoktrin eh pemuda-pemuda muslim kalau kamu mau dianggap sebagai pemuda modern Enggak usah dekat-dekat masjid. Masjid urusan aki-aki. Baca maulid barzanji kuno. Pengajian ketinggalan zaman. Kalau kalian mau dianggap sebagai pemuda modern, akrablah dengan minuman keras. Makin kamu mabok makin dianggap sebagai pemuda modern Na'udzubillah, min. Maka malam ini saya ingin titip pesan kepada adik-adik saya para pemuda para pelajar muslim kabupaten panorogo para pemuda muslim panorogo saya titip pesan para pemuda para pemuda saya titip pesan mabok-mabokan itu bukan budayanya orang ponorogo kok para pemuda mabok-mabokan itu bukan budayanya umat islam kok para pemuda Mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia Enggak pakai kok lah Mabok-mabokan itu budayanya orang kafir Orang kafir mabok Pantes Coba lihat Orang kafir mas namanya juga keren-keren Blackie mabok Pantes Kalau Blake makanannya juga enak-enak, hamburger, hot dog, McDonald dia makan. Mabok begitu muntah yang keluar keju. Ini anak Kabupaten Ponorogo namanya Paijo. Makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu muntah saya yakin yang keluar toge tuh. Awas, ol, adik-adik, para pemuda, para pelajar Jangan korbankan masa depan kalian yang sudah pasti Hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat saja nah, Kalau tadi saya pesan kepada pemuda-pemuda Ponorogo Sekarang saya ingin titip pesan kepada para gadis-gadis muslimah Ponorogo para gadis-gadis muslimah ponorogo para gadis para gadis yang nenek-nenek jangan nyaut, udah expired ikut-ikut nyawut gadis-gadis muslimah ponorogo saya titip pesan boleh nyontoh orang lain boleh Tapi contoh yang baik-baiknya saja. Jangan contoh yang jelek-jeleknya. Nih. Eh, maaf Pak. Kadang-kadang perempuan kita kan enggak nyontoh perempuan barat. Pakai kaos sing udele ketok. Puser bahasa Ponorogo udel ya. Pakai kaos yang pusernya kelihatan perempuan barat pakai kaos yang pusarnya kelihatan sih pantas, kenapa pantas pertama bukan orang islam yang kedua memang kulitnya rada mulus nek wedok panorogo pakai kaos sing udah Suda bodong burik lagi innalillahi lillahi wa inna ilahi Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya hormati Nah, Hikmah memperingati satu Muharram Pertama, tingkatkan nilai iman kita kepada Allah Sambil memperbanyak ibadah Saudara selama berdiri di atas kebenaran Jangan takut salah untuk berbuat Salah karena berbuat masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat Saya ulangi kalimat ini Selama berdiri di atas kebenaran Jangan takut berbuat salah Salah karena berbuat masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat Saya dong baca Al-Quran enggak pernah salah Bacanya kapan enggak pernah Maka memasuki Muharram harus dibarengi dengan semangat meningkatkan iman sambil memperbanyak ibadah. Nyewun sewu, Pak, Bu. Ini kan malam ini kita yang hadir di alun-alun sini nih semuanya calon-calon jenazah. Betul. Ini semua yang hadir malam ini nih pasti bakalan mati. Betul? bapak bapak yang sebelah sini nih mati apa tidak nih mati ibu-ibu yang di tengah tuh mati apa tidak tuh mati Pak Kapolres mati apa tidak lo sebelah sini nih yang jawab nih Pak <gülüyor> saya yang lagi diri di sini mati apa tidak Sampean giliran saya gemes-gemes bener sampean Sebagai muslim kita sadar betul kok Dari mana kita datang Mau apa kita sekarang Dan kemana kita akan pulang Semua kita pasti bakalan pulang Kembali menghadap Allah Iyalah Kalau kita mau lihat sejarah Orang-orang dahulu itu memang umurnya panjang-panjang Nabi Adam alaihi salam umurnya 2000 tahun umatnya ya kira-kira umurnya 2000 tahunan Nabi Nuh alaihi salam umurnya 850 tahun umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya enggak jauh-jauh dari umur Nabi. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Akeh-akeh mangan enak <gülüyor> Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya hormati Loh Kalau kita semua yakin kita bakalan mati Hidup ini apa yang mau kita sombongkan Betul Hidup ini apa yang mau kita sombongkan Kita ngerasa kita kaya, Memangnya kita punya apa? Si, Kita merasa kita berkuasa, Memangnya berapa lama jabatan kita? Si, Kita merasa kita pintar, Memangnya kita tahu apa? Terusin aja sendirilah, sebagai manusia kita sadar betul semua kita akan kembali menghadap Allah mumpung saat itu belum datang hidup memperbanyak ibadah kepada Allah nah atas dasar itulah malam ini ikatan forum keluarga besar pencaksilat dan bela diri seponorogo berikrar untuk ikut menjaga keamanan bersama dan ini merupakan ibadah mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah subhanahuwata'ala Hai saudara oleh karena itu dengan momentum Muharram Mari kita sama-sama tingkatkan iman Tanamkan nilai-nilai iman Kepada anak-anak kita Mulai sedini mungkin Tentu Sebagai orang tua Kita ingin Punya anak yang soleh dan soleha Betul Saudara kalau ditanya Mending pilih mana Punya anak pintar Tapi tidak benar Atau benar tapi tidak pintar Ah idealnya pintar juga benar Untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kan di masyarakat kita Masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar Walaupun rada sedikit pintar Sebagai rakyat misalnya kita sudah capek dibohong-bohongi oleh orang yang katanya pintar tapi sayang tidak benar. Apa buktinya? Loh, disuruh ngurusin hutan malah rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut disuruh ngurusin beras malah nimbun beras yang celaka disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau tajam ke bawah tapi tumpul ke atas kalau rakyat miskin yang salah hukum cepat-cepat ditegakkan tapi kalau yang kuasa dan berkaya salah hukum sering pura-pura tidak tahu untuk benar jawabannya jelas nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanamkan itu kepada anak-anak kita Saudara sekarang ini masih banyak di antara kita umat Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan Mulut sih mantep bener ngomong Saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan Kasak kusuk nyari mbah Solat mah menghadap Allah Dagangan mau laris ngadep dukun Itu kan namanya Iyaka nak budu wa nastain Gitu Padahal ini satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Jelas? Jelas? Ibu Bapak, karena keterbatasan waktu sampai jam berapa Pak Kapolres? sampai setengah satu sampean ngundang apa ngontrak sampeannya ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati saya ingin menyampaikan satu riwayat mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar buat kita semua tentang orang bahagia yang mempertahankan iman dan orang celaka karena menjual keyakinan demi harta pangkat dan jabatan di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah dalam salah satu pertempuran tentara muslim kalah perang karena kalah banyak tentara-tentara muslim yang jadi tawanan perang nah di antara tawanan-tawanan itu ada tiga orang opsir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan perang terhadap tawanan tentara muslim ini Raja Kafir musawarah dengan penasehatnya penasehat ini yang enak tentara-tentara muslim ini kita apain kita bunuh saja biar urusan selesai Ah soal bunuh sih seterserah Tuan Raja saja Cuma saya fikir-fikir Kenapa tidak kita bujuk rayu saja mereka Kasih harta yang banyak Jabatan yang tinggi Pangkat yang luas Supaya mereka mau meninggalkan Islam agamanya Pindah masuk ke dalam agama kita Waduh Cara kamu bagus bener Cuma bagaimana caranya Gampang tuan Raja Adili tentara-tentara muslim ini di pengadilan terbuka Kalau disaksikan orang banyak Kita harapkan mentalnya jatuh Dengan begitu dia mau menjual akidahnya Ikut masuk ke dalam agama kita Baik Besok kita bikin pengadilan terbuka Besok digelar pengadilan Dipimpin langsung oleh Raja Kafir Mula-mula yang disidang itu Tiga orang Opsir setingkat komandan Dipanggil Opsir pertama Opsir pertama Saya Tuhan Raja Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja Sekarang ini saya tawanan perang Ah soal tawanan kan gampang diatur diatur bagaimana Tuhan Raja kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz menghianati bangsa dan negara kamu menjual Islam keyakinanmu pindah masuk ke dalam agama saya nanti saya kasih harta yang banyak jabatan yang tinggi pangkat yang luas asal kamu mau masuk ke dalam agama saya bagaimana opsir pertama tuan Raja jangan disangka saya berjuang itu mencari tanda jasa saya berjuang hanya mencari ridho Allah Tuan Raja boleh beli badan saya tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai lebih baik hidup miskin mempertahankan akidah daripada hidup mewah menjual keyakinan jadi kamu enggak mau pindah agama enggak mau Tuhan Raja baik Algojo Bunuh Di pentang opsir pertama ini dipancung lehernya Putus leher itu Terpisah kepala dengan badan Jatuh kepala itu ke bawah nggelinding Muter kayak orang tawaf sambil ngaji Sudah terpisah kepala dengan badan Jatuh kepala itu ke bawah nggelinding Muter kayak orang tawaf sambil ngaji oh uh, raja kafir bingung minggir minggir ada endas gelundung ngaji Hai ayatnya yang dibaca Oh ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah wahai jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati sahid menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu dipanggil Obsir kedua. Obsir kedua, saya Tuhan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama Sudah Tuan Raja Kamu bagaimana Mau hidup atau mau mati Kalau mau hidup Nanti saya kasih harta yang banyak Jabatan yang tinggi Pangkat yang luas Asal kamu jual Islam agamamu Pindah masuk ke dalam agama saya Bagaimana opsir pertama Bagaimana opsir kedua Sudah Tuan Raja Sudah apanya? Sudah ojo keakehan cangkem. Maksud kamu? Saya sudah tidak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama tadi itu. Sekarang ini saya tidak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut dengan para bidadari. Hidup di bawah ridho dan naungan dari Allah. Sudahlah Tuhan Raja, potong saja leher saya. Baik. al bunuh. Dipantang lagi obsir kedua ini, dipancung lehernya, putus leher itu, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, gelinding, muter lagi, kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, Wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah Pada hari itu wajahnya berseri-seri kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali Di penghujung ayat mata terpejam rapat bibir tersenyum mati sahid lagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah giliran obsir ketiga yang dipanggil Opsir ketiga, Saya Tuan Raja. sudah lihat teman kamu yang pertama dan kedua? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau meninggalkan pemimpin kamu? Mau Tuan Raja. Menghianati bangsa dan negara kamu? Iya Tuan Raja. Menjual islam agamamu pindah masuk ke dalam agama saya oh, oh, saya mau pindah agama Baik, kamu tunggu dulu sebentar Saya musawarah dengan penasehat Raja musawarah dengan penasehat Penasehat ini opsir yang ketiga kelihatannya opsir bagus nih Dia mau meninggalkan Islam agamanya Pindah masuk ke dalam agama kita Ini nanti Opsir ketiga yang enak kita angkat Jadi pejabat apa nih Tuhan Raja soal jabatan sih Terserah Tuan Raja saja Cuma saya pikir-pikir Opsir ketiga ini kok aneh ya Aneh bagaimana Aneh Tuan Raja Pemimpinnya dia tinggalkan Bangsanya dia hianati Akidahnya dia jual Menurut saya Opsir ketiga ini Opsir bejat Tuan Raja Oleh karena opsir bejat Bahaya kalau diangkat Jadi pejabat Bisa menyusahkan rakyat Jadi menurut kamu Bunuh saja Tuan Raja Bunuh Iyalah Kalau gitu Saya sidang lagi opsir yang ketiga Raja kembali membuka sidang Opsir ketiga Saya Tuhan Raja Saya diangkat jadi apa? Kamu enggak diangkat Loh kok begitu? Iya Pemimpinmu kamu tinggalkan Bangsamu kamu hiyanati Keyakinanmu kamu jual Kamu opsir bejat Maka kamu harus dibunuh Jadi saya dibunuh. Bunuh. Iyalah, kalau saya harus dibunuh, saya mau masuk Islam lagi. Ah, terserah mau masuk Islam lagi atau tidak. Pokoknya bunuh. Iya iya, saya masuk Islam lagi. Ibu bapak, saudara saudara, apa yang terjadi? Opsir ketiga ini mengucap dua kalimat syahadat, mengucap kalimat tasahut, tapi macet di tengah-tengah na'udzubillah sumana'udzubillah asyhadu ayo cepat iya iya iya a, a, a, a, a. sampai pedang al gojo keburu nempel di lehernya putus leher itu terpisah kepala dengan badan Jatuh kepala itu ke bawah ngelinding Muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji Ya maklum dulunya pernah jadi orang Islam Jadi masih bisa ngaji Cuma ayat yang dibaca beda dengan dua temannya yang duluan tuh. Ayat yang dibacanya begini Afaman haqqat alayhi kalimatul azab apakah orang-orang yang memang sudah mendapat fonis azab dari Allah bisakah kalian selamatkan bertahun-tahun berjuang li'la kalimatillah berjuang di bawah panji-panji Rasulullah tapi dalam hidupnya tergelincir menggadaikan iman demi harta pangkat dan jabatan ajal datang menjemput mati dalam kondisi suul khatimah na'udzubillah min. itu sebabnya poro yai yai kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah dengan kalimat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah karena di akhir itulah penilaian kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala satu memperingati Muharram harus dibarengi dengan semangat meningkatkan iman yang kedua hikmah dari peristiwa hijrah adalah meningkatkan persatuan kerukunan kekompakan diantara kita ayo kita lihat sejarah saudara orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu disebut muhajirin orang Madinah yang menerima orang Mekah itu disebut kaum ansor mereka dipersaudarakan oleh Nabi ikatan akidah jauh lebih mulia dan lebih agung daripada ikatan darah maka meningkat memperingati satu muharram hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah meningkatkan persaudaraan diantara kita Duh, sepanduk yang tadi disampaikan di Pampang oleh persatuan pencaksilat dan beladiri kita semua adalah saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati Apalagi kita ini umat Islam adalah keluarga besar Antara yang satu dengan yang lain harus saling menopang Harus saling membantu dan menguatkan Kita ini muslim yang satu dengan yang lain Ibarat keluarga besar Bahwa di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan Itu adalah rohmah Tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah Malam ini saya hadir di ponorogo ditemani dengan istri Saya tidak merasa tamu hadir di sini Saya hanya merasa seorang keluarga yang hadir di tengah-tengah keluarganya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 Asik Apalagi Ponorogo tadi sudah disampaikan oleh wakil bupati Daerah yang kaya akan kebudayaannya Bahkan tadi sudah disampaikan oleh salah seorang ketua kita Bahwa di Kabupaten Ponorogo ini ada 150 ribu pendekar Masya Allah Saya tidak sanggup membayangkan tahun-tahun ke depan Masyarakat Kabupaten Ponorogo Baik warganya maupun para pendekarnya Kalau ini terjalin terus kompak Tidak usah kita memikirkan terlalu besar negara Indonesia Kita mikirin Ponorogo saja Kalau kita 150 pendekar ini rukun, kompak dan bersatu Orang luar Tidak akan berani macam-macam dengan Kabupaten Ponorogo. Orang luar tidak akan berani meremehkan Kabupaten Ponorogo. Kuncinya rukun, kompak, dan bersatu. Ayo, saya ajak hitung-hitungan. Satu ditambah satu sama dengan dua itu angka matematik hasilnya pasti. Tapi kalau saya rubah jadi angka sosial hasilnya aneh. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul? Betul, menjaga kerukunan, kekompakan, dan kebersamaan di antara kita itu modal utama untuk mencapai masyarakat aman, adil, dan makmur. Ayo kita belajar dari masjid saudara-saudara. Di masjid sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk selalu mencari persamaan. Bukan memperbesar perbedaan Bahwa diantara kita ada perbedaan Itu rohmah Tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah Beda Boleh Tapi harus tetap akur Nih Kayak tangan kanan dan tangan kiri kita nih Tangan kanan sama tangan kiri kita Beda apa Tidak beda apa tidak beda tapi akur kalau tangan kiri gatal tangan kanan nggak perlu diundang datang garukin tangan yang kiri apa artinya kalau ada tetangganya sakit datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa blaguk Beda, boleh, tapi harus tetap akur Bahwa kita di Ponorogo ada 19 perguruan pencaksilat Alhamdulillah 150 ribu pendekar Alhamdulillah Yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan Ya Allah, ini sebuah sumber daya manusia yang sangat luar biasa Kalau 150 ribu pendekar ini dioptimalkan Dengan maksud untuk memperbaiki Pembangunan yang ada di Kabupaten Ponorogo Ya Allah, ini sebuah potensi yang luar biasa uh, Jangankan untuk hal-hal lainnya Pak 150 ribu pendekar itu wakeh. Banyak apa tidak tuh, banyak apa tidak, 150 ribu pendekar, Nek nguyu bareng, banjir, Kita sudah punya modal, masyarakat kabupaten panorogo, 150 pendekar, 19 lebih perguruan pencaksilat, Kalau dioptimalkan Untuk mencari ridha Allah InsyaAllah penorogo ke depan Akan mencapai ridha Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Memperingati satu Muharram Pertama Meningkatkan iman Yang kedua Meningkatkan persatuan Kerukunan Kebersamaan diantara kita Bahwa kita boleh berbeda Boleh Tapi harus tetap menjaga kebersamaan Beda tapi tetap akur Kita muslim sudah diikat dengan akidah Dan ikatan akidah jauh lebih mulia daripada ikatan darah Ibu bapak di akhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah Mudah-mudahan Fatihah pertama ini kita khususkan buat para pemimpin-pemimpin kita Diberikan kekuatan zohir maupun batin oleh Allah Sehingga dapat membawa kita masyarakat ponorogo ini Cepat kepada kearah kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan Fatihah yang kedua kita khususkan Buat para kiai-kiai kita Para ulama-ulama kita Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Sehingga dapat mengajarkan kita ilmu-ilmu agama yang manfaat baik di kehidupan dunia lebih-lebih di akhirat nanti fatihah yang ketiga kita khususkan buat diri kita semua mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah ala haziniyah wa ala kulli niyatin ve ilah adretin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam say olillahi lahumul fatihah. Allahu aleyhim nasihatın rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi aladimin. rahim, Malikiyumidin. İyekan hamdu ve iyekan esna'inah mustaqim, Robi Firna, wali-wali amin. Pembacaan doa nanti Romo Kyai kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya terima kasih kepada Pak Kapolres Ponorogo. Beliau nih sama-sama saya. Asalnya dari Jakarta Selatan ya Pak ya. Beliau mengabdi di sini doakan Supaya beliau bisa membawa kita Ke arah yang lebih baik dari hari ini Kepada ibu wakil bupati Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak-bapak pejabat TNI, Polri maupun Sipir Usikum wa nafsi bitakwallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya adalah pembacaan doa Kepada Bapak Ketua MUI Pak Geya Ansur. Dipersilakan Assalamualaikum وارحمت الله وبركاته على هذه النيه الصالحه وعلى كليهتما السلام الفاتحه اول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم şiratı olanlara namet ettiğimiz için onlara Allah'tan bağışlanır. Allah'ım salli ve sallim, barika da Muhammed ve onun aali sünina Muhammed, sünin alawlin ve alaikirin ve sallim. O aradı Allah'ı ve Hamd al Hamidin, Hamd al Shaqirin, Hamd al Zaqirin, Hamd al Yafiin, Namahum Aik Majide. Ya Rabbi, Na Lekal Hamdu, Kama Yembakir Jalla Jikal Kariim ve Azim Sultanik. Allah على نياتنا وسرور اللهم لك الحمد انك على كل شيء في ما مضى من ذنوبنا واصمنا فيما باقيا الله بها عنا وتوب علينا فانت wa aslih da tabe wahdina sубурas salam wajabni fawahish ma zahar minha wa ma wabarik lana fi asmاعنا wa wa wa azwajina wa wa fa İnna nasuk min al kullih kulli, ajilihi ve ajilihi. Ma alimna minhu ve ma lamna alam. Vanauduk min al-sharri kulli, ajilihi ve ajilihi. Ma alimna ma lamna alam. Vana saluk al-jannah wa ma yukurribuna ilayha min kaulen aw amal. Vanauduk min al-nar wa ma yukurribuna ilayha min kaulen aw amal. وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ Vatırk al munkarat, Vahp al masakin, Vatıduba alina, Vatafflona, Vatırhamana, Vaida arda fil qomi fitna, Fanajina ilayka gaira maftonin, Birahmeti k ya Allah rahmetihi, Rabbana atina milltan Rabbana atina min ladunka rahmeteha min amrina rashada Rabbana atina min ladunka rahmeteha min amrina rashada Rabbana hab min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wajalna lil imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Rabbana fil lnaa wa al-akhwan al bil-iman, walladj alfi qulubina ghlla lil-ladzina amanu. Rabbana innaka raufu al-rahim. ala khaliqi siddina wa hamdina ummi wa la ali wa wa Rabbika ala wal-hamdulillahi Rabbil alamin. al şiratalladzîna'lumca'an himladın altyazı Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati Sebelum acara ditutup Nanti kepada Ketua FKPSB Dari masing-masing kecamatan Untuk tinggal di tempat nanti foto bersama dengan Bapak Kapolres dan Forbimnah Bapak Ibu yang kami hormati acara demi acara telah kita lalui Marilah acara pengajian akbar ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, Hamdallah alamin. Sekian dan terima kasih pesan terakhir kepada rekan-rekan FKPSB Hati-hati di jalan Dan kepada warga masyarakat Penerogo, hati-hati di jalan, jaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, jaga persatuan dan kesatuan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.